ini bagaimana kalau kita ini pengen menolak dari hasil usaha yang haram supaya tidak terkesinggungan atau menemukan fitnah bagaimana solusinya Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi jika ada orang punya rezeki yang haram haram mutlak ya kalau haram masih campur anda namanya subhat kalau haram mutlak misalnya apa Bu, ini hasil judi semalam. Ini, wahai hasil judi ini gimana ini? Baik, kalau masih subhat ada halal ada haram, anda jangan buru-buru menolak. Kalau anda ingin berhati-hati, anda terima dulu. Kalaupun anda makan boleh karena itu subhat. Tapi menjaga hatinya dia. Mungkin dia niatnya baik. Lain ini adalah cara dakwah ini babnya lain, ibu. Memang pada, hak, pada dasarnya, kalau memang ada orang memberikan kepada anda barang haram, anda tidak boleh nerima. itu aslinya seperti itu. Cuman dalam irama dakwah tidak seperti itu, mungkin ada seseorang. Makanya ada orang yang punya pekerjaan jelek, haram, jelas, ada bantu ke pondok. Buya diterima tidak? Siapa dia? Dari wajahnya seperti apa? Dia ingin membantu. Terus wajahnya tulus, terima dulu tapi jangan dipakai untuk anak pondok. Saya suruh nyimpan itu harta. Ambil duitnya, simpan dulu, karena itu ada duit haram Kemudian apa? Panggil lagi orangnya suatu ketika nanti Saya akan duduk dengan dia, saya harus menyampaikan pesan dan nasihat Karena kalau dia memberikan kepada anda, mau sambung dengan anda Anda bisa melihat wajahnya lah, beda kalau merendahkan anda Nih, eh hey ustad, ini dari Anu ya Dia merendahkan, wah wow, jangan diterima Tapi kalau ada orang, biarpun dengan harta haram tapi dia niatnya ingin sambung dengan kemuliaan, lalu memberi ke pondok. Memang bukan untuk pondok nanti, tapi sambut dulu hatinya dia. Dia ingin tobat kok, coba langsung kita tolak. Haram, tidak boleh. Pergi dia, ambil dulu, tapi tidak untuk anak pondok. Bukan untuk pembangunan pondok, kita terima. Kita ambil hatinya dulu. Baru mungkin suatu hari ditelepon lagi, kita ngobrol dan sebagainya. Ya, Setelah itu diajar, di dihimpu. Kalau memang ini hartanya orang lain, dia mencuri miliknya orang, dia ya suruh kembalikan. Kalau memang harta dari bisnis yang haram, tidak mungkin dikembalikan, Sudahlah, Biarkan itu harta, nanti untuk bikin solokan dan sebagainya. Tapi yang penting, tujuan kita bukan menikmati. Tapi ingat, nah ini adalah pancing yang sudah nyangkut. Hmm, Berarti kalau sudah begitu, mungkin benih-benih hidayah ada pada orang tersebut. Saya tidak ingin dekat dengan pondok. Dia ingin memberikan bantuan ke pondok, tapi belum punya harta yang halal. Biarkan dia yang penting datang dulu ke pondok biarkan tapi ingat kita harus milah makanya kalau sudah dari panitia itu tahu itu harta haram, jangan dikasih ke anak santri oh ilmu itu nur kok makan dari haram. tapi jangan juga dibikin kecewa orang tersebut jangan dibikin kecewa harus kita pilih ada pulpen merah kita kalau sudah ada abu-abu saya kasih tanda merah itu nanti kalau merah sudah ngerti nanti wah ini ada apa apa ini Nggak usah pakai terangan, kenapa Buya ini dari hari sepelacuran? Yaudah, jangan banyak tanya sudah. Kalau saya kasih tanda, ini adalah remang-remang paling tidak. Anak kita harus bersih, yang dimakan anak kita harus dana bersih. Santri ini. Kalau ada orang berikan haram, hatinya yang kita butuhkan. Hartanya itu hanya penyambung saja. Jadi kita pun harus ada strategi ya, kalau dia tidak merasa tidak ingin menghinakan Anda, Anda sambut. Jangan Anda menikmati pemberian itu. Anda ambil, tapi Anda tidak usah menikmati itu harta. Setelah itu, sering ngobrol dan sebagainya. Kalau ngasih lagi, terima lagi. Sampai kita memiliki pesan. Kemudian setelah itu, Ibu. Kalau bisa, buka-bukaan. Duit yang kau berikan masih ada sampai hari ini. satu sisi, saya sangat senang Anda memberikan kepada saya. Itu tanda cintamu kepada saya. Allah yang memberikan penghargaan, penilaian. Tapi sisi lain, Ibu. Mohon maaf. ya Ini sudah dekat, ini sudah baik. Sudah akrab. Saya tidak memakai harta itu karena... Saya dengar bukan dari itu kata yang benar. Tapi ketahui nah, niatmu sudah dikasih ganjaran oleh Allah lebih daripada sedekah itu. Jadi kita harus ada upaya dong. Harus ada upaya. Apalagi orang niat baik. Jangan sok suci lalu menjadikan orang tambah jauh dari mu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mana orang yang akan terpedit sama dosona? Orang datang kepada Nabi tidak semuanya orang baik. Bukan saya dina'abbaqar semuanya. Ada orang jahat datang kepada Nabi keluar jadi baik. Itu kan fungsi. Keberadaan Nabi untuk rahmatan lil alamin. Boleh masuk pondok pencuri, jangan dilarang mencuri. Boleh orang masuk pondok enggak pakai baju, pakai baju, celana pendek sekalipun perempuan enggak apa-apa. Yang penting nanti setelah masuk pondok tobat, langsung jadi orang menutup aurat kan gitu. Dan juga pernah ada suatu ketika ini saya kisahkan bukan urusan begitu. Jadi jangan terlalu buru-buru deh. Orang itu perlu kita tarik. Ada suatu ketika ada seorang perempuan punya masalah di rumah tangganya. Mau menemu kita, rupanya anak kita ya namanya santri ya, santri yang baik dia. Jadi karena bajunya tidak bagus, dilarang. Kebetulan ketahuan sama kita. Kenapa? Mau ketemu Buya. Terus Buya pakai baju pendek, celana pendek. Celana. Tidak pendek sih di atas lutut. Terus pakai bajunya seronok gitu. sudah biarkan. Biarkan ketemu. Yang penting saya tidak lihat itu aja kan beres. Rupanya masalahnya berat sampai begitu polosnya dia cerita kalau dipukuli sama suami sangke polosnya itu mau dibuka pahasa itu biru mau dipukul suami tidak usah dibuka saya saya cerita udah sampai akhirnya dia cerita banyak dan sebagainya oke okay. kita akan selesaikan masalahnya nanti ke sini lagi sedih lagi semoga allah memberikan kendidia ya semoga nusa itu agam semuanya tetapi besok betul datang lagi berubah nggak pakai baju pendek lagi sudah bukan besok saya pernah kasih tiga hari untuk saya kasih pesan agar memperlakukan suaminya seperti itu untuk uji coba beberapa hari. Nanti datang lagi ke sini. Akhirnya dia ngerti sendiri datang sendiri apa? Ya, Antes waktu itu kan lagi kalut mungkin. Baru setelah datang pertama kali saya sanjung saya tidak ingat siapa kamu. Saya tahu sebetulnya. Saya yang kemarin. Masya Allah subhanallah. Nah kalau begini nggak, beda. Ini ini adalah baju yang sesungguhnya. Ini ini kamu yang sesungguhnya yang kemarin kayaknya palsu, gitu kan? <laughs> saya sanjung dia. Ya. Dan sampai hari ini dia tidak pernah melepas kerudungnya. Dan mungkin hadir di sini. Mohon maaf kalau saya ceritakan di sini. Ada di sini mungkin orangnya. Orang sering ada di sini. dia. Jadi jangan soal. Sofra'adim. So ini pesantren. Usaha muslimah. Harus heh, lari semuanya nanti. Da'wah itu harus indah. Intinya adalah bagaimana orang berubah. Kan begitu. Ada pun caranya bermacam-macam. Sebegitu itu insya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya.